saya ngomongin kampung, <laughs> iya deh, nah Ustaz, apa sih sebenarnya al-alim itu, ya. enggak silahkan ibu-ibu uh, yang segar cantik, <laughs> ya, serta para pemirsa disiwaan, ya, uh, al-alim atau kalau pakai huruf ya, kita panggil ya alim, uh -huh. itu diambil dari kata alimah, alimah itu artinya mengetahui orang dulu suka kalau ada orang yang berilmu suka disebut oh dia itu orang alim ya mm -hmm. tapi di kita orang alim tuh suka diidentikan jadi tanda petik uh, kurang bagus mm -hmm. soalim loh nah, soalim loh kalau misalnya yeah. uh, apa rada-rada soleh dikit gitu ya <laughs> uh, kalau soleh banyak nggak disebut orang alim jadi gini uh, Misalnya, udah sholat belum? Sholat dong, oh so alim loh nah, Sebenarnya ini keluar dari konteks mm -hmm. Karena alim itu artinya orang yang tahu mm -hmm. Alim Jama' dari alim, mm -hmm. ulama mm -hmm. Ulama itu artinya orang-orang yang berilmu mm -hmm. Nah, di dalam Al-Quran sebenarnya Ulama itu tidak harus berkonotasi mm -hmm. Orang yang menguasai ilmu agama iya. Kalau suami ibu misalnya dia dokter bidang fisika mm -hmm. Berarti sekolahnya itu udah S1, S2, S3 Fisika dia kuasai mm -hmm. Dia ulama bidang fisika mm -hmm. Suami ibu misalnya ahli bidang ekonomi yeah. Dia sekolahnya sampai mm -hmm. doktor ekonomi mm -hmm. Itu ulama bidang ekonomi Nah, kalau ada orang yang belajar agama mm -hmm. Tafsir, hadis ya nah itu namanya ulama di bidang ilmu tafsir ulama di bidang ilmu hadis jadi kalau alim atau ulama itu untuk manusia iya. Iya. kenapa karena sepinter pintarnya orang punya keterbatasan mm -hmm. sedalam dalamnya ilmu seseorang itu limited terbatas mm -hmm. nah kalau Allah itu alim, alim. ya kalau tadi alif ini mm -hmm. alim alamnya mm -hmm. tuh pakai iya alim mm -hmm. artinya Maha tahu. Maha, maha. Kenapa dikatakan Maha tahu? Karena jangankan apa ya mm -hmm. uh, sesuatu yang harus kita pelajari, yeah. yang tidak dipelajari pun. Mm -hmm. Oke, okay. ibu di rumahnya ada yang punya tanaman, Bu, ada. bunga gitu ya, apalah gitu ya. Mm -hmm. uh, Bu, coba perhatikan. Kadang ibu lihat ada daun yang lepas dari radingnya. Yeah. Kalau pagi-pagi tuh, mm -hmm. ada kan? Mm -hmm. Nah gitu, atau ibu sapu gitu. Mm -hmm. Allah Budi dalam Al Quran Allah berfirman wa matas kutumil illa yaalamuhat tidak ada daun yang lepas dari ranting kecuali Allah tahu berapa daun yang lepas dari ranting yang ada di halaman ibu-ibu saja nggak pernah hitung. <tuh> <tuh> Dan... <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Hitung duit mah mau ya Bu. semangat banget kalau duit mah. Nek, ingin bak kerjaan. <tik> Enggak apa-apalah memang kurang kerjaan yang saya ceritakan ini. <tik> saya ceritakan kurang kerjaan nih. <tik> Tapi saya hanya ingin menunjukkan pada ibu-ibu ya, yang, yang kata ibu kurang kerjaan, <tik> itu Allah tahu, <tik> masyaallah. Itu Allah tahu. Ah, jadi saya hanya ingin mengatakan <tik> Itu, itu namanya Alim Maha tahu Jadi firman Allah daun yang lepas dari ranting pun Allah Maha Tau Daun yang lepas dari Makanya ada seorang ayah yang begitu soleh Di dalam Al-Quran namanya itu Luqman Ibu tahu di dalam Quran ada surat Luqman ya Bukan surat alukman, Bu jangan ngarang ya Ini pagi-pagi ini, ini, ini di TV, Bu Seluruh nasional tahu Gak ada surat alukman Tapi gak apa-apa Ini namanya proses kan bajar, nah, bajar. Jadi ngarangnya jangan keterlaluan Jadi, Surat Luqman. Mentang-mentang tang Al-Baqarah, ya, Ali Imran, muncul Al-Luqman. <tipun> Tapi enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Dimaafkan. Jadi yang ada surat Luqman. Luqman itu nama orang, Bu. Beliau bukan nabi. Tapi saking solehnya namanya diabadikan menjadi nama surat ya, Luqman betul. surat nomor ke-31. Mm -hmm. Nah, Luqman itu ketika yang terkenal tuh nasihat Luqman terhadap putranya tuh mm -hmm. di dalam Al-Qur'an dikatakan wa idz qala wa huwa ya Ingatlah ketika Luqman Menasehati anaknya Di antara nasihat anaknya apa? Ya Bunaya, kerana nasihatnya banyak Saya kutip yang ada kaitan dengan Al-Alim mm -hmm. Apa kata Luqman? Mm -hmm. Ya Bunaya, wahai anakku, sayangku jadi kalau manggil ke anak itu harus panggilan penuh cinta Ya mm -hmm. nah, sayang cinta mm -hmm. Itu biasa kan manggil anak loh. sayang, lemot <laughs> <laughs> Manggil anak lemot <laughs> Ya iya tambah lemot nah. <laughs> ya. Oke okay, jadi Lukman itu memanggil putranya dengan kalimat apa bu? Mm -hmm. Ya bunaya Bunaya itu wahai anak putra cinta mm. Innaha intaku mit'o lahabbatin min kordalin atapun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardh yati bi Allah wahai anakku kalau kamu berbuat kebaikan lalu kebaikan kamu itu ada di dalam bumi atau di dalam batu atau kebaikanmu yang kecil itu ada di langit yati bi Allah Allah akan tampakkan karena Allah itu Maha Tahu apa yang kamu perbuat nah ini al-halim itu semua orang tidak tahu tapi Allah tahu makanya Bu kalau Allah itu al-Alim ya, kalau ibu berbuat kebajikan, suami tidak tahu, hmm. anak tidak tahu ya. Cukup aja Allah tahu. Hmm. Jangan gini. Ayah-ayah, di ayah, pagi-pagi itu. Ayah, lihat Merah ya Lihat ayah Lihat ayah merah ya Iya Mama tahajud tau gak Ayah kan ngorok tidur Mama tuh waktu itu ya tahajud Gak ada yang tahu Kecuali Allah dan mama nah, Berarti Tad, kalau misalnya Allah itu al-alim Atau Maha mengetahui Tapi kenapa sampai sekarang ini banyak orang Yang istilahnya masih berbuat gitu Untuk hidup di dunia ini Masih suka bohong Masih suka korupsi Masih bisa, bisa bohong ke suami ke istri, ke orang lain gitu. Ya, karena alimnya itu Al-alim mm -hmm. Kita sadar Allah itu maha tahu mm -hmm. Itu sebatas intelektual saja Tidak. Sebatas uh, Ya, sebatas uh, Pengetahuan, pengetahuan. Mm -hmm. Belum menjadi darah daging mm -hmm. Jadi, kalau kita uh, Punya prinsip al-alim mm -hmm. Itu seperti seolah-olah kita itu diawasi oleh CCTV iya, betul itu, makanya ketika kita tidak merasa diawasi iya. kita tidak sadar Allah itu tahu mm -hmm. apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan mm -hmm. itu yang kemudian membuat akhirnya kita mm -hmm. melakukan pelanggaran-pelanggaran iya, dan gitu. pasti kontrol kasihnya itu enggak sedikit, ya banyak gitu misalnya kita istilahnya bohong, kalau sekali enggak ketahuan ya itu akan menjadi darah daging ya Ustaz mm -hmm. ya bukan. Hingga keterusan gitu Seperti apa kalau misalnya kita ingin menyadari Bahwa al-alim itu istilahnya Sisi-sisi ya Allah itu bekerja 24 jam hmm. Seperti apa, karena itu pun bisa, Nanti kita akan bahas, kita akan kembali istilah satu ini Tetap bersama kami InsyaAllah kembali lagi di Titan Kombo Pemirsa dan bagian yang baru saja bergabung bersama kami. Kali ini kami membahas salah satu asmaul husna yaitu Al-Alim masih bersama dengan Ustaz Am Amiruddin. Ya bisa dilanjutkan Ustaz yang tadi Allah Maha Melihat segala sesuatunya yang mungkin kalau kita pikir ya udah bohong sekali enggak apa-apa. Kedua kali enggak apa-apa. Tapi jadi istilahnya mendarah dagingnya menjadi suatu kebiasaan ya. Iya. Itu kan enggak baik juga jadi nantinya. Oke, gini Bu. Hmm. Uh, Ibu kan pernah keundangan Ya bu ya <giranya> undangan teman maksudnya Demen banget ya bu ibu undangan, undang undang. mamerin gelang ya bu. Sayang <giranya> bu, kalau di undangan biasanya ini eh, saya lihat ibu-ibu lagi makan sama semuanya. Ngomong <tik> ya, kamu gimana? Ini, ini nempel. Begitu ada yang bawa kamera, bu, hmm. ya, menshoot ibu. Jadi misalnya kita lagi ngobrol ngobrolnya dishoot keset kita langsung nggak benerin duduk. <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> jadi apa? Yang tadinya ibu uh, tidak aku. kontrol, uh -huh. sekarang ibu jadi kontrol kan? Uh -huh. Kenapa? Karena tahu ada kamera. Uh -huh. Nah, bu, ya. yang namanya murokoba itu uh -huh. gitu. Jadi kita itu merasa ada ada kamera yang terus ngawasin kita. Nah. Tapi itu tuh bukan di pikiran kita, mm -hmm. itu harus inherent, harus menyatu dalam jiwa kita. Mm -hmm. Nah itu yang kemudian ala alimnya Allah, keyakinan kita bahwa Allah itu Maha tahu, mm -hmm. yang menyebabkan uh, apa uh, benteng bagi kita, rem bagi kita untuk melakukan maksiat. Mm -hmm. Jadi dosa dan maksiat jadi terhalang karena apa? Uh, merasa diawasi iya. saya baca satu riwayat ini penting kita ukas Umar bin Khattab itu pernah menyamar dia seperti orang biasa, bukan kepala negara karena Umar bin Khattab itu kalau kemana-mana uh, kalau sekarang kan kalau ada pejabat datang tuh suka ada mobil hiung-hiung kan Bu Corider. <laughs> Apapun namanya. Oke, okay, sebut saja yeah, mobil hiung-hiung. Hiung-hiung, <laughs> jadi Ibu tahu kan itu pejabat. Nah, Umar bin Khottab ngapa ke mobil hiung-hiung itu? Ngapa ke Corider? Datang ya. Umar bin Khottab melihat seorang pengembala Bu, kalau di Arab ya, pengembala itu bukan 3 ekor, 2 ekor nah, enggak? 100 200 gitu kalau pengembala di sana gitu ya. Nah kalau gembalaannya itu ratusan, ya si pemilik apa uh, kambing itu, kadang dia ya, nggak tahu kalau hilang satu aja, iya. ya atau dimakan serigala atau apa, enggak dipersoalkan. Nah Umar datang kepada si pengembala itu, eh saya butuh seekor ekor kambing, kamu bisa jual ke saya satu, kata orang itu tua. Sama pengembala ini bukan milik saya. Mm -hmm. Kalau tuan perlu datanglah ke pemilik kambing-kambing ini. Mm -hmm. Kata Umar, Ini ngasih ide kadang-kadang kalau orang suka nasi ide, udahlah bilangin sama majikanmu itu bahwa seekor kambing dimakan segala tentu dia percaya. Mm -hmm. Apa kata si pengembala itu, tuan, oh, saya bisa membohongi majikan saya, mm -hmm. tapi saya tidak bisa membohongi Allah. Subhanallah. Itu pengembala bu, dia. Kalau di negeri ini mm -hmm. orang-orangnya mentalnya kayak begitu. Iya. Dasyat. Dasyat. Dasyat. Negeri kita ini negeri yang kaya. Mm -hmm. Orang-orangnya tuh sebenarnya pintar gitu. Mm -hmm. Jadi, maaf negeri kita ini penuh dengan korupsi segala macam bukan karena bodoh. Iya. Yeah. Tetapi tidak merasa Allah itu maha tahu. Yeah. subhanallah. Itu persoalan. Iya. Yeah. Baik, dengar saja sampai mau bertanya dengan Ibu siapa? Hmm. Belas ini apa? Oh, izin dulu. Ya, silakan, Bu. Warahmatullahi Wabarakatuh waalaikumsalam. waalaikumsalam Nama saya Haji Wati. Mm -hmm. Ingin bertanya ya, uh, Bagaimana dengan para ilmuwan Yang dianggap sebagai Mengetahui segala sesuatu Bidang yang dikentusinya Itu saja Ibu? Ya, terima kasih Pak Ustadz ya, ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam. waalaikumsalam. waalaikumsalam. Ya. Ilmuwan yang mengetahui. Ilmuwan yang mengatasi uh -huh. Begini Ibu sebenarnya ya. Kalau ilmuwan yang sesungguhnya, dia makin banyak ilmunya, dia makin tahu bahwa banyak yang tidak dia ketahui. Mm -hmm. Jadi orang itu sebenarnya makin berilmu, dia makin tahu, makin sadar bahwa yang diketahuinya itu sangat sedikit mm -hmm. gitu. Ya. Nah, kalau ada ilmuwan yang merasa dirinya tahu segala macam, itu bukan ilmuwan yang sesungguhnya. Mm -hmm. Kata Aristoteles, mm -hmm. kata Aristoteles Ilmuwan sejati adalah mereka yang tahu bahawa ternyata bintang-bintang itu jumlahnya sangat banyak hmm. Ya, ya. Hmm. Tapi ilmuwan yang kerdil adalah yang tahu seolah-olah bintang itu cuma satu, yaitu dirinya hmm. bu. Jadi ilmuwan yang kerdil itu yang me melihat seolah-olah bintang itu cuma satu, hmm. siapa? diri mm -hmm. tapi ilmuwan sejati yang menyadari bahawa ternyata bintang-bintang itu begitu banyak. Nama katanya bu sebenarnya mm -hmm. uh, ilmuwan sejati adalah mereka yang uh, makin rendah hati, yeah. ya makin rendah hati. Itu aslinya ilmuwan sejati. Gitu. Mm -hmm. Jadi sebenarnya tidak ada ilmuwan yang tahu segala hal. Justru mm -hmm. orang itu akan dapat penghargaan dunia ilmiah mm -hmm. pada saat dia Punya super spesialisasi. Mm -hmm. Kalau dokter bu Justru kalau dokter umum Ya, ya umum mm -hmm. ya. Mm -hmm. Nanti belajar lagi misalnya penyakit dalam Itu spesialis Nanti super spesialisnya apa penyakit dalam tuh Jantung kah yeah. e, Ginjal kah ya? mm -hmm. e, Liver kah Nah nanti begitu dia fokus ke liver Nanti ada super spesialisnya lagi Jadi ternyata saya hanya ingin menegaskan di sini bahwa tidak ada orang yang tahu segala sesuatu. Kecuali Allah Subhanahuwataala. Subhanahu dan ilmuwan ini juga mengetahui ilmu pengetahuan kalau tidak ada campur tangan Allah pun juga beliau tidak menjadi ilmuwan ya Ustaz ya? Iya dan sesungguhnya ginilah ilmu yang dipahami oleh manusia itu sepenggal bu. Oke uhum. saya kasih contoh sederhana. Uhum. Saya lagi nonton bu, ya nonton TV One acara. Ini. Acara. Sedih <uri> yang <susuk> Tiba-tiba ada tukang pos, tetapi jalan pengangkut ni ada tukang. Oh, Nih, ya acara tabligh akbar di TVAN saya nonton. Ada apa, e, tukang pos? Nah, saya tanya sama pembantu. Apa, mbak? Ini ada surat. Pembantu saya menyebutnya apa bu? Yang dia terima dari tukang pos? apa namanya surat ya Allah tadi disebut apa bu surat. <laughs> itu jangan berpikirnya jangan terlalu dalih saja <laughs> yang di, yang dari pembatut itu apa namanya surat dikasih ke saya saya robek surat saya buka ternyata isinya itu iklan biasa hmm. kan suka ada yeah. kiriman iklan misalnya dia menawarkan saya misalnya apartemen hmm -mm. ya oh, apartemen di mana nah istri saya nanya Pak itu apa Biasalah iklan, coba. Tadi kata pembantu saya apa? Surat. Kata saya ke istri saya apa? Iklan. Dia sama istri saya tu sudah dilihat-lihat, simpan aja di meja. Datanglah anak saya, ya, datang. Ih papa gambarnya lucu banget, papa gambarnya bagus banget, kata anak saya apa? Gambar, Gambar. bendanya apa? Itu itu, itu juga, juga. gak saya ingin menggambarkan betapa luasnya ilmunya iya, walaupun Saya, walaupun saya walaupun. lagi saya lagi bicara hal sederhana, nah gambar, anak-anak saya gini gini gini, udah bosan apa? Robek-robek, datang pembantu yang satu lagi, kan saya punya tujuh pembantu <laughs> <laughs> bu ya datang pembantu saya yang satu lagi kata pembantu saya pak ini teh sampah uh -uh. ya dia nanya pak ini teh sampah ini teh sampah uh -uh. coba bayangkan uh -uh. satu benda Pembantu pertama nyebutnya surat, saya menyebutnya iklan, anak saya menyebutnya gambar, pembantu saya yang satu gambar. nyebutnya sampah, satu benda bu, itu baru satu lembar, ibu bisa bayangkan berapa ilmu Allah, makanya apa, itu gambaran bahwa betapa ilmu manusia itu, kecil, kecil, kecil, kecil. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Iya, tapi kayaknya ibu yang mau bertanya ini gak kecil ya Badannya agak besar gak sih? Sebelah sini deh siapa yang mau nanya silahkan Iya, oh sana lagi? Iya Dengan ibu siapa? Oh kecil juga ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Maiza, uh -huh. Saya mau bertanya kalau saya Iya, ibu sebagai manusia terkadang merasa hanya dirinya sendiri yang tahu perasaan, mm -hmm. pikiran dan kecemasan yang mereka rasakan. Hmm. terima kasih Pak Ustaz. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa, saya jadi takut ngambilnya nih, Bu. Benar ya, Bu. Ya, betul ya. Skill juga enggak apa-apa. Iya, silakan-silakan. Skill silakan. juga apa. -apa. <laughs> <laughs> Oke, gini Bu. Sebenarnya kan manusia itu suka merasa. Ah Orang memang tidak tahu bagaimana pikiran saya Bagaimana perasaan saya Bagaimana hati saya terluka Terus cabik sabit luluh lantah-berantah Ya, angkap sudah penderitaanku nah, Ya, kalau itu hanya ungkapan sah-sah saja Ya, karena memang ibu merasa hanya tahu Yang hanya saya yang tahu pikiran saya Hanya tahu perasaan saya Itu secara manusia ya atas saja Tapi ingat, sebenarnya Uh, apa apa yang terdesir Allah maha tahu. Mm -hmm. Makanya gini Bu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Jangan sekali-kali kita mengatakan misalnya mm. anak ibu tuh ada masalah. Yeah. Ibu bilang, saya tuh tahu persis siapa anak saya. Kan sudah mm. ada gitu yeah. ya. Tiba-tiba yeah. mohon maaf nauzubillah mm. ada anak yang tiba-tiba kenal narkoba Iya. Yeah. Enggak ngerti. Adalah saya tahu persis. Anak saya, saya tahu persis. Nah, Bu Ibu sebenarnya mengatakan sesuatu yang uh, benar gitu Ibu tahu juga. Iya. Sekarang coba dari segi jam bertemu ya. Mm -hmm. Dia pergi jam 7, jam 6 pagi. Iya. Yeah. Apalagi kalau anak itu udah mau dekat ujian ya, mm -hmm. pulang jam kadang-kadang jam 4, jam 5 sore masuk ke rumah, terus ke kamar iya. ya, paling ibu cuma nanya, ya makan nak gitu kan, PR mm -hmm. udah dikerjakan nak, mm -hmm. setelah anak itu di kamar, emang ibu tahu ngobrol gak kan iya. makanya jangan pernah mengatakan saya tahu anak saya mm -hmm. nah, seperti halnya tidak sedikit seorang mm -hmm. istri yang mengatakan oh, suami saya begitu ya saya tahu kok suami saya yang benar dia pergi jam 6 pulang jam 9 malam. Pas dia pulang ibu juga setengah sadar saja. Ya. <laughs> tidur maksudnya, maksudnya Bu. Tidur Bu, bukan mabok ya. Bukan mabok, setengah sadar setengah enggak ya. Itu semua bilang gini. Itu siapa ya? Selamat sekali kan pagi-pagi suami sudah ke kantor lagi. Maaf ya kalau ada seorang istri mengatakan saya tahu suami saya yang benar. Iya. Hmm. Ini, maaf ya, statement-statement itu Sering kita dengar, saya tahu kok anak saya Saya tahu kok suami saya saya tahu kok istri saya bohong itu. Berarti kita, mendahului. Boong, boong. Berarti boong. kita mengeda, apa, mendahului apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa yang sudah Allah tahu ya, gitu. Maksud kita jangan sembarangan ngomong juga. Iya, ya, jadi artinya kadang-kadang sebenarnya kita tidak tahu, tapi kita ngaku-ngaku saya tahu. Ya. Nah, hmm. gitu ya. Iya, jangan salah. Ya, kan, jadi... Ketika ini, eh, itu suamimu eh, ada hubungan dengan Ines loh. Di <laughs> kantor tu sama Ines saja <laughs> gitu. Sama Ines sih gitu, gitu. Apa kata suami ibu tuh? Eh, apa kata ibu tuh? Dengar ya, aku tahu siapa suamiku. Ibu nggak boleh gitu. Berarti benar juga kayak kalau misalnya kita menjadi orang yang sok tahu akan berarti menjadi sombong juga buat diri kita dan itu nggak boleh juga, udah. Iya yang kata anak sekarang nggak boleh sotoi, ataupun sotoi, sotoi ayam, sotoi. Jadi kalau kalau memang kita nggak tahu bilang ini. Astazhirullah ya Allah sementara ini aku tidak tahu tentang anakku Jadi introspeksi diri jangan kemudian Sudah jelas anaknya terjerumus gitu. Kita kemudian jadi sok tahu. Enggak boleh kayak sok. Mas dari viewer nanti kita akan nanti tentang awalin ini Ibu nanti ada yang mau bertanya sebelah sini ya. Sabar dulu ya Bu ya ditahan dulu pertanyaannya. Pemirsa jangan ke mana kita akan kembali setelah sambang berikut tetap bersama kami insyaallah.